Mitra bisnis mantan Presiden Megawati belum lama ini mengungkapkan kritik tajam atas kinerja pemerintahan Presiden SBY, mulai dari masalah maraknya ledakan tabung gas hingga melonjaknya harga kebutuhan pokok, tak lepas dari perhatian PDIP dan dilontarkan sebagai kritik sesuai dengan perannya sebagai oposisi bagi pemerintah. Untuk membahas kondisi ini segera kita berbincang dengan Kwi Kyan Pak Quick, apa pendapat Bapak melihat kritik yang dilontarkan oleh Ketua Umum PDIP yang notabene adalah oposisi dari pemerintah? Kalau saya lihat substansi yang dikritikkan semua betul kan. Memang perlu dikritik dan memang memang aneh gitu. Menangani tabung gas saja tidak bisa, itu kan memang perlu dikritik. Cuma caranya mengkritik dan lagi laginya ya sekarang ini semuanya semrawut amburadul. Yang kritik itu sendiri mempunyai banyak kesalahan apa tidak tadinya gitu. Bersih apa tidak gitu. Mengapa Bapak menilai seperti itu Pak Kuik? Ya oleh karena uh, uh, fraksi PDI kan punya banyak anggota di DPR. Nah fraksi PDI itu kan kalau yang di satu pihak ini dikritik. Di lain pihak fraksi PDI kan ikut-ikut bagaimana cara meloloskan beberapa hal. Seperti Miranda Kultom dulu sampai banyak yang terima uang terus akhirnya dikubur kembali. Jadi jadi ya itulah yang menjadikan masalah sehingga dihantam kembali gitu. Jadi Bapak melihat berbagai kritik yang dilontarkan PDIP sebagai partai oposisi tidak akan berdampak ya Pak Quick? Oh, kalau menurut pendapat saya kritik ini tidak akan mengena. Hmm. zaman sekarang ini kan orang boleh bisa apa saja. Tetapi juga tidak ada dampaknya gitu kan. Hmm. Itu kan sebuah kenyataan. Lantas kita tidak bisa berharap terjadi perbaikan terkait dengan kritik ini, Pak Kwik? Tidak, tidak. Kalau ada perbaikan ya ada perbaikan sendiri, bukan karena kritiknya PDIP. Ya artinya memang yang bersangkutan merasa ini keterlaluan dan perlu diperbaiki, gitu. Seperti tabung gas kan keterlaluan. Setiap hari banyak yang mati jadi diperbaiki, itu bukan karena karena megang kritik. Baik, Pak Kwik. Bapak sendiri melihat maraknya kasus ledakan tabung gas seperti apa, Pak? Ini kan sangat sederhana, jadi semuanya tidak ada yang salah. Yang salah, gas kok dimasukkan di dalam tabung yang tipis. Tabung yang terlampau tipis, yang gampang meledak, lalu rentilnya itu, itu mekanismenya kasobalo, balok. Gampang bocor, gitu. Mengapa? Itu bisa terjadi. Gitu. Jadi quality control oleh pemerintah tentang hal yang berbahaya, kok bisa sampai kayak begini amburadulnya itu gimana, gitu. Itu aja urusannya. Demikian, Kwi Gi. Saya Dinda Natasha.